السلام alaikum ve الله ve الحمد Alhamdulillahı Rabbi ala min. Ve على ve salamu aleyh سيدنا ambiyâi ve mursalin, syyidîne ve maulânem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 ya saya cuma ngetes ibu bapak dengerin saya apa enggak <girly> Sama juga kayak kita nih masyarakat binuang Coba lihat Kalau listrik masuk desa alhamdulillah, Walaupun sering mati <girly> Kalau koran masuk desa alhamdulillah. Kalau pelacur masuk desa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 Titik segede kelapa Buat kita umat Islam Agama yang paling benar di sisi Allah Tidak lain adalah agama Nilai-nilai keimanan yang murni Kepada Allah Ta'ala Sebab itu zaman boleh berubah Masa silakan datang silih berganti Tetapi keyakinan jangan sampai mati Karena iman kita hidup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 Sampiyon ngeres aja sampiyon lah. <gülüyor> pertama, Orang mu'min Yang masuk sorga. Saudara mau masuk sorga? nih yang pertama Tiketnya murah nih. Kata Nabi begini, Mamin abdin Qala la ilaha illallah Thumma mata ala zalik Illa dakhalal jannah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 Istighfarnya sehari semalam nggak kurang 100 kali. Ibadahnya makin luar biasa. Riwayat ini bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Satu malam kata Siti Aisyah, selesai saya salat Isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam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 A'udzu billahi minasyaitonir Suami dari dalam kamar ndehem. Hmm. Ibu tahu maksud ndeheman suami, buru-buru tutup Qur'annya. Shadaqallahul azim. Insyaallah pahala bacaan Qur'annya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Cuma kasihan malaikat bingung.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 Ya bu, ya bu Pak Pak Saya tanya kira-kira Kalo istrinya meninggal dunia Bapak Rito apa tidak Kawin lagi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 Basih banyak loh, ini fenomena di tengah masyarakat kita. Kadang-kadang kalau anaknya mau masuk pondok pesantren, orang tuanya enggak setuju. Nah, enggak usah masuk pesantren lah. Lulus pesantren paling juga jadi ustad. Proyeknya, tahlilan. Ngarepin orang mampus. Enggak tertarik menyekolahkan anak di sekolah yang bernuansa agama.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 Ahini ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama dan kedua. Kata Qur'an begini. Innal amanu, staqamu, fala yahzanun, hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman. Istiqomah dalam keimanannya. Tidak merasa ragu, takut, khawatir, apalagi bimbang. Onlar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 tablik akbar malam ini iya lu nyuruh terus doang air minumnya nggak ada ini <laughs> ah, masjid benteng pertahanan iman karena iman kita hidup untuk iman kita berbuat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 kasih. Mohon maaf ada iklan. Sekalinya datang lima botol.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 sorbannya 7 meter, Pak. Bodoh amat. Kalau ngaku nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, aliran sesat, awas hati-hati ini. -hati Sekarang lagi marak nih. Di Jakarta tuh itu gudangnya ulama, gudangnya habaib, gudangnya kiai. Aliran-aliran keblinger masuk di Jakarta.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 Amin amin aminen amma rahmatullahi wa barakatuh alahumma salli fatih lima khatim no qatib وان اعد Al-Muqaddası'an kulli ahad Wabihakir, Bismillahirrahmanirrahim Kul wallahu ahad Allah'u s Lam yalith Walam wa Kul wallahu ahad Allah'u samad Lam yalith Walam yulad Walam yakullah Rabbi al-Haqq, bismillahir rahmanir rahim. Qul Allahu ahad. samad. Lam yalid Walam yulad Walam wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta telang sidin Muhammad jirahatul jood wa sabbil ajamir kulli mawjud. Telaten tu sabbitu al-iman wa tuhafizuna al-quran wa tufahimuna min al-ayat. Tab tahul bihanur jannan. Nurul Rahman, Nurul Barakat, Nurul Naim, Nurul Nabdian Nurul Nabdairil Wajil Karim, Bir Rahmat Diraimun Allahumma ja'ala jam'ana hada, jam'an marhumah wa ta'farukhan amin ba'di, ta'farukhan maksumah wa ta'farukhan amin ba'di, wa ta'farun adil birahimdirahimun Allahumma ajal islam wa aslimin Allahumma alik kalimatika ilayamid din, Bir Rahmat Diraimun Allahumma ahli nabiliman Wa tawaffana ma'al iman wa shurnabi jami'ati salam salam alhamdulillah alamin